Assalamualaikum Saudaron berita malam edisi hari ini Senin 26 Desember 2016 dibacakan Ardian Shah. Korban gempa terdata dan menunggu rekonstruksi Korban tenggelam di Perlak ditemukan Warga Aceh Utara peringati tsunami di 3 lokasi Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Tambe Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Mawai, Radio Losar 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Mawai. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Stam BFM. Dari seluruh korban gempa pilih jaya di Samalangabiren terdata seluruhnya. Saat ini memasuki fase pemulihan dan menunggu waktu rekonstruksi sebagaimana kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Camat Samalanga Jamaluddin BSC menyangkut kondisi para korban gempa di Samalanga. Disebutkannya juga para korban gempa yang rumahnya rusak ringan dan sedang sudah sejak beberapa hari menempati rumah mereka walaupun serba darurat. Sedangkan korban yang rumahnya rusak berat atau tidak bisa ditempati lagi menumpang di rumah keluarga terdekat. Menyangkut kebijakan selanjutnya kata camat para korban serta berbagai pihak menunggu langkah dan waktu rekonstruksi yang akan dilakukan dalam waktu dekat serta melibatkan langsung para korban. Darlun Gesi Gampung, Semana Jaya, Kecamatan Ranto Perla, Aceh Timur, Ciasman mengatakan korban tenggelam di Kerung Perla bernama Lukman Hakim, 27 tahun, warga gampung setempat telah ditemukan siang tadi. Ia mengatakan jenazah korban ditemukan 200 meter di hilir sungai atau dari lokasi awal Terbaliknya sampan saat ditemukan kondisi fisik jenazah masih sempurna Sesuai rencana, Jasman mengatakan setelah jenazah dimandikan dan dikafankan di Gampung Semanah Jaya Kemudian dibawa ke Gampung asalnya di Kecamatan Perdawa, Aceh Timur Sebelumnya diberitakan akibat sampan yang terbalik Seorang guru ngaji yang hendak pergi memancing ke payam randih Dengan menyeberangi kerung perlak Gampung Semanah Jaya, Ranto Perla, Aceh Timur Dilaporkan tenggelam Korban tenggelam diduga karena tak bisa berenang saat sampan yang ia tumpangi bersama empat rekannya terbalik di tengah arus yang deras. Jarlun warga Aceh Utara kemarin dan hari ini menggelar peringatan 12 tahun tsunami di tiga lokasi. Peringatan tahunan tersebut diisi dengan doa bersama dan santunan anak yatim. Lokasi peringatan tsunami ini masing-masing di desa Tanoano dan Cotserani, kecamatan Muara Batu, lalu di desa Kuala Cangkoy dan desa Kuala Kerto Timu Kecamatan Lapang dan di desa Ulerubek Timu Kecamatan Senedun. Peringatan tsunami di Serani kemarin diawali dengan pembersihan kuburan massal korban dan pemutaran film tentang kejadian tsunami yang terjadi di Aceh 12 tahun silam. Selanjutnya, pagi tadi menggelar doa bersama. Doa bersama dihadiri Muzakir Manaf atau Mu'alim, H. Muhammad Tayyib atau Cikmat dan Ketua Komite Peralihan Aceh Samudra Pase. Tengku Zulkarnaini bin Hamzah, Santri, dan para masyarakat. Usai doa bersama, warga di kawasan itu juga mengumpulkan sumbangan untuk menyantuni 300 orang anak yatim, sedangkan tausia disampaikan oleh Dr. Yusuf Asamat. Zarlun DPRK Aceh Baradaya menggelar rapat paripurna pembukaan pembahasan rancangan anggaran pembangunan dan belanja Kabupaten 2017 yang dicadwalkan besok pagi. Rapat paripurna pembukaan akan dipimpin Wakil Ketua DPRK Romy Syahputra karena Ketua DPRK Zulkifli saat telah meninggal dunia Kamis lalu. Dari pantauan Serambi, rapat paripurna pembukaan pembahasan rancangan anggaran 2017 masih dibayangi ketidakhadiran sebagian anggota Dewan. Kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya sehingga gagal paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS 2017 bila paripurna pembukaan dapat dilaksanakan besok dalam artian kehadiran anggota DPRK mencapai Koroom maka rapat pembahasan antara dua tim berlangsung singkat yaitu hanya selama 3 hari atau sampai 29 Desember mendatang Anda sedang mendengarkan berita utama serambi. Sudarlun pengguna jalan dan pengendara terutama di kalangan PNS di lingkungan kantor bupati dan sekretaris daerah mengeluhkan tumpukan material longsor yang amblas dari halaman dan pagar UPTD Pusat Pengembangan Mutuguru. Lokasi tersebut berada di samping kantor Dinas Pertanian dan BPBD Galus. Pantauan serambi, bongkahan batu dan semen yang amblas dari depan kantor UPTD PPMG milik Dinas Pendidikan Aceh ini masih menumpuk di badan jalan kabupaten. Padahal jalan itu merupakan jalan lingkar di kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Galus yang dominan dilalui para kalangan PNS dan pejabat setempat. Salah seorang PNS di lingkungan Sekda Kap Galus, M. Ali, mengatakan tumpukan material longsor yang amblas dan ambruk sangat mengganggu dan mengancam keselamatan pengendara karena tidak kunjung dibersihkan. Darulun korban penggusuran rumah di bekas tanah PT Kereta Api Indonesia di Gampung Blok Sawang, Kota Sigli, Pidi, untuk perluasan Masjid Agung Al-Falah, untuk diperhatikan oleh pemerintah setempat. Permintaan ini disampaikan anggota DPRK Pidi, Isa Alima. Ia berharap jangan sampai mereka terlunta-lunta pasca penggusuran. Pemerintah diminta memperhatikan kejelasan nasib mereka terkait tempat tinggal yang dijanjikan akan dibangun di lokasi lain sebab hingga saat ini sudah memasuki tahun kedua pasca penggusuran Ironisnya lagi biaya pindah diberikan sebelumnya untuk sewa rumah saat ini sudah memasuki tahun kedua Hal tersebut menyebabkan para korban penggusuran membutuhkan biaya untuk mengontrak sambil menunggu rumah bantuan selesai dibangun Sudarluun dalam rangka mengantisipasi terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg jelang tahun baru 2017. PT. Pertamina Persiro kembali menambah pasokan gas LPG 3 kg untuk Kabupaten Aceh Selatan. Penambahan untuk bulan Desember 2016 dilaporkan mencapai 2.000 tabung lebih. Kabak Ekonomi Sedda Kap Aceh Selatan, Pujianto SSTP mengatakan jika stok LPG 3 kg untuk Desember 2016, Aceh Selatan masih aman sebab baru-baru ini ada penambahan 2.000 tabung lebih. LPG tersebut akan dibagikan ke setiap pangkalan pada setiap minggunya Masing-masing pangkalan mendapatkan tambahan 5 tabung per minggunya. Terkait dengan usulan penambahan kuota gas LPG bersubsidi 3 kg ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat yang ditandatangani Bupati Aceh Selatan, HT sama Indra SH tertanggal 31 Mei 2016 yang ditembuskan ke Gubernur Aceh, Dinas Pertambangan, ESDM Aceh dan PT Pertamina Persero telah ditanggapi pemerintah pusat. Pejanto mengaku sudah ada penambahan namun belum sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian, berita malam edisi Senin 26 Desember 2016. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Zdravljenja malam niče, da bi se vprašal na www.srambfm.com. Zdravljenja malam niče, da bi se vprašal na www.srambfm.com.